Ya, kalau kita datang kepada Allah itu nggak mungkin hasilnya sama Dengan kita yang ngandelin cara-cara dunia Tentu saja Saudara akan lebih hebat lagi Kalau saudara punya proyek, punya ilmu Punya duit, ya, punya Allah Ya nggak ada yang ngalahin saudara dah. Kecuali takdir Kalau lawannya udah takdir bos Lawannya udah kodok Nanti gak bisa bergerak Gak bisa bergerak Tapi nah, insyaallah Allah mah bijaksana sama segala-galanya insyaallah insyaallah nah, seperti contoh yang tadi saya ceritakan di MNC itu ini bukan contoh yang saya mengada-ngada ini contoh contoh asli sehari-hari saudara ini dan ini adalah cerita saya pribadi gitu ketika kita minta sama Allah Allah datangnya tuh nggak nggak kira-kira Masih ditaruh beras juga, masih ditaruh duit juga, masih diajak kerja juga <laughs> Kalau saya kecilin dikit, contohnya cuma dapat 10 bungkus Terus begitu pulang mampir ke swalayan dapat 2 kantong Yang Satu kantong buat anak dia, satu kantong buat anak kita Ini mah masih terlalu biasa, peristiwanya peristiwa lebih luar biasa daripada ini Sampai rumah kemudian anak-anak kita dibagi duit surang gocap jadi kita harus punya keyakinan di kuliah Tauhid ya, di kuliah Tauhid di wisataati.com itu tanggal 27 besok ini kita buka kembali hari Senin kalau tidak salah itu di Mokaddimah kuliah Tauhid Saya mengajak saudara-saudara semua yang belajar Tauhid, memakai ilmu saudara Jadi ada orang yang tahu, ada orang yang yakin Saya ulangi ya, ada orang yang tahu, ada orang yang yakin Dan ada juga yang tidak tahu, dan yang tidak yakin ada lagi yang lain dia bukan cuma tahu dan yakin tapi dia bekerja dengan apa yang dia ketahui dan dia yakini nah kebanyakan diantara saudara-saudara termasuk saya barangkali adalah mungkin saudara orang yang tahu dan saudara ada orang yang yakin tapi saudara tidak bekerja saya juga begitu, tidak bekerja dengan apa yang saya ketahui dan saya yakini kalau saya tidak berikan contoh mungkin agak agak ngambang kalimatnya. Saya kasih contoh. Saudara pengen beli motor. Oke. Punya duit 12 juta. Lalu Saudara berangkatlah ke tukang motor itu, ke showroom motor, ke dealer motor dengan membawa duit 12 juta. Ini termasuk bekerja dengan apa yang Saudara ketahui? termasuk bekerja dengan yang saudara yakini, atau tidak? Hmm? saya balangi, perhatikan saudara pengen motor ada duit 12 juta lalu saudara bergerak menuju soro motor bawa nih tenteng duit cash 12 juta oke okay. Lalu saudara bawa pulanglah motor baru tuh. Disebutnya saudara sudah bekerja berdasarkan apa yang saudara ketahui? Sudah bekerja atas apa yang saudara yakini atau belum? Ada yang jawab saudara ya belum? Yang jawab sudah, kenapa saudara jawab sudah? Benar. Kenapa ya ada yang jawab belum? Nah, yang satu ini masih bahasa-bahasa dunia. Ilmunya ilmu-ilmu ukurannya manusia. Dia tahu kalau ada duit 12 juta, harus dia berangkat, dia yakin dapat motor. enggak Kaitan-kaitannya jangan doa, amal-amal soleh, ibadah, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya pun bisa jadi salah kalau bilang dia nggak tahu dan dia nggak yakin. Atau saya akan salah ketika saya mengatakan, oh, dia tidak bekerja dengan apa yang dia ketahui dan dia yakini. Kalau apa? Kalau untuk dapat 12 juta itu dia berperih-perih puasa. Salah saya. Karena ternyata 12 juta itu seperti yang Mas Mono tadi sampaikan Mana Mas Mono tadi? Mana dia Mas Mono? Depan mana -man di jalanan Mas Mono bilang adalah akibat Oh bisa jadi, saya salah dalam keadaan dia mengerti tahu nggak mungkin punya duit nggak mungkin saya bisa punya motor karena saya masih mahasiswa tingkat satu masih diimpanin duit sama orang tua dia kejar lewat malam bat bat bat dia mintanya motor lalu ada dana cash 12 juta buat dia dia disebutnya sudah bekerja dengan apa yang dia ketahui dan dia yakin 12 jutanya itu adalah buah, dari riantohnya di hari-hari sebelumnya pada Allah subhanahu wa taala Saya di sini suka tidak setuju dengan orang-orang yang kemudian jadi mandang miring. Nah, jadi kecil sekali sih ibadah buat ente harganya cuma motor doang. Kalau buat saya bukan loh. harganya bukan cuma motor. Ini harga sebuah keyakinan. Ketika saya mengajarkan sedekah kepada saudara-saudara semua, sesungguhnya saya bukan sekedar mengajarkan sedekah atas izin Allah, saya mengajarkan saudara beriman harganya bos, bukan harga satu dikali sepuluh tapi harga iman saudara, percaya enggak? karena saya suka kasian malah baliknya sama teman-teman kita dari satu sisi gitu ya, suka bilang kayaknya kecil amat sih ya kalau kita bangun malam cuma buat kontrakan kebeli ya lu nggak ngerasain sih kalau kebeli itu kontrakan bukan cuma kebayar nih kontrakannya tapi kebeli gitu loh dalam tangisannya, dalam merindingnya, dalam gemeternya tiga hari lagi bakal diusir, dihinah lagi depan orang, tetangga pada tahu, dimaki-maki. Dan pada seperti itu saudara merapat kepada Allah di tiga hari terakhir. Belum tahu rasanya. Bagaimana oh, kemudian Allah memberikan duit 270 juta lalu saudara bilang sama yang punya, Dijualan. dijual? Ya jual kalau punya duit mah kayak punya duit ta aja, bayar aja dulu kontrakannya. Ibu, saya nanya baik-baik loh. Dijual enggak? Emang kamu punya duit? Jawab aja dulu. Ya saya jual. Berapa jualnya? 200 juta. Ya sudah saya bayar 210 juta. Bukan emang ya. 210 kita bayar. Kok saya lebih? Ya ibu yang membuat saya 3 hari terakhir ini menangis di hadapan Allah supaya punya duit. Kalau saya bayar 40 juta pun masih kurang bu. Saya menemukan ibu menumbuhkan buat saya iman. Saudara belum ngerasain sih begitu. Oh saya sering pak. Makanya saudara bersyukurlah kalau punya masalah. Syukurlah saudara kalau punya persoalan hidup, punya kesulitan. Wah harus terima kasih tuh. Coming strong You know? Kalau pulang dari Singapura begini ngomongnya, lagu. Ini coming strong ga sudah harus merasakan itu. Yang disebut oleh akademisi ya spiritual transendental. Itu bahasa bahasa anak kuliahannya itu Pengalaman spiritual. Kita nanya sama anak kita, besok kita mau liburan ke mana? Ini janji doang apa apa nih? Nih Janji doang. eh papa nanya mau pergi ke mana? Dan dekat tadi ya. Anh tolai nah, anh tolai. Nganga serius nih, serius, serius. Plus istri kita sambil teh, istri kita ngomong Papa tuh nanya serius, Kak. Jawab yang benar. Habis kan Bapak selamanya bohong. Iye juga yang nescopong. Nga enggak sekarang mah benar bapakmu udah kenal sama Allah. Yang depannya akan minta ke Hongkong aja dah. Ya sudah. Gimana kalau Papa lebih Hongkong iye, Singapura iye. Pas liburan Umrah Ramadan iye emang bapak ada duit? duit sih gak ada terus mau janjiin kalau orang kak, punya duit dia beli tiket punya duit di booking hotel, punya duit di daftar travel biasa kata Ustadz Yusuf, begitulah pengajian Al-Azhar tanggal 24 Juni catet catet ajarin malah tapi kata Ustadz Yusuf, dalam keadaan nggak punya duit oke okay? kita datang kepada Allah. Ya Allah, saya pengen banget umrah Ramadan. Kalau Allah mengabulkan cuma umrah Ramadan, masih belum Allah, Pak. nggak Allah ngabulin lebih. Percaya Allah bakal ngabulin lebih. Dapat teman sekamarlah yang alhamdulillah rese Lalu dengan rezekinya itu saudara tambah bersabar, tambah lagi pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. hingga kemudian di Madinah doang dapat teman yang rese, begitu. Maka Mekah di Mekah ada berkawan dengan kawan yang hadiah dari Allah semaala ta'ala. Ternyata begitu pulang temannya beli ini dibeliin, temannya beli itu dibeliin. Jajal ilmu keyakinan. Hari ini nih, kalau saya nginjek gas sampai pol, ada, -ada suka enak neng enak sih. Baru semalam saya Saya kalau nyebut nangis tuh bener nangis gitu ya, depan istri saya. Karena papa tuh suka nggak enak, kita sama jemaat. Turun dari bandara. Ada orang yang begini modelnya. Bandung, Bandung, Bandung gitu. Kebayangkan penghasilannya berapa. Bandung, Bandung, Bandung. Bandung, Bandung, Bandung. Begitu yang ditegur satu nih Ustadz Yusuf. Bak. Nih, Ustadz Yusuf. Baru bak. Belum dong, belum. Kan dia nggak ngeliat muka kan. Bandung, Bandung, Bandung, tiga orang aja jalan, tiga orang aja jalan. Paham siapa ini orang ini? Paham? Dia calok. Calok travel. Taksi yang menuju ke Bandung. Dia bilang tiga aja jalan. Tiba-tiba, koron -tiba, nih kita ini. Bukan Solo nih kemarin-kemarin. Solo kan baru tadi pagi. Ya gimana gitu pas malam saya nangis itu mister saya tapi isi saya ngasih tahu saya itu setan tuh pak biarin aja kan papa yang bilang makin miskin makin dijejak makin jadi kaya ada orang hati saya sebagai guru sedekah pak miris juga pak ente ngomong begini ini tabungan kami lu jangan jangan pikir kita tuh seneng dari sedekah ente benar kak seneng banget <laughs> gua nggak pikirin bawa apa biasa aja. seneng banget ya apa? karena ente calon orang kaya bukan seneng ngelola tapi sometimes setan ngogoda saya juga gitu aduh enak ya, sih, ya. coba ente, ente rasa enak. paling berapa sih fee-nya bukan ngecilin calon-calon tiket bandara pak belum tentu ada loh dalam satu hari dia buka itu dompetnya udah dipisahin pak di dalam antut amploh dibuka tuh juta Kalau ente jadi aneh merinding loh apalagi aneh naik Mercy lagi Pembaya gak sih? Gua naik Mercy atau orang miskin itu orang nggak punya, Hah? Boleh ngompres dia punya duit sedekah ke aneh. Kalau matanya tuh mata seuzon mati dah tuh. Setiusuk, tuh. dia set, Dia pantas aja. Bisa pusing aja orang ngeliat-ngeliat bener, gak? Nah. Kita... Sambil di... Pijit sayang gitu sama istri, ya. Ya, ngomong cerita gitu. Nah, apa tuh pembantu? Ngomong bahan-bahan. jahat mana? gitu Kebayang gak sih, Pak? Ngomong tukang parkir, dia nungkulin duitnya buat sedekah. Ada orang dia bilang sama anaknya, kita lebaran tahun ini enggak usah kita beli baju. Enggak usah kita mimpi jalan-jalan, Nak. Tidak usahlah kita berlebaran tahun ini. Kita ikutin Ustaz Yusuf buat Allah. Aduh, kalau saya ngebayangin saya masuk jadi anaknya gitu. Anaknya pasti jadi Ustaz. Jadi. Gua <gurla> <gurla> <Buah>, salah loh. <gurla> Tapi bilang mana dia kemudian saya tidak Gini ya, karena buat jadi ustadz model kayak saya pak, ini emang harus punya rasa tega gitu. Kalau nggak punya rasa tega pak, nggak lolos, murid juga nggak lolos. Ah, lolos. Makin saya kencang, makin saya kejam gitu ya. Ini langsung begini modelnya yang punya kunci motor taruh sini. Makin berhasil yang punya kunci motor terus sini, mau lunas kayak enggak lunas sih taruh sini. Bodohin. Tolong enggak mau taruh sini hilang motornya. <tuk> Itu makin begitu tuh Pak, kan jadi raja tega tuh, tapi makin top Pak. Sebab apa? Sebab kalau ente dibiarkan keluar dari masjid ini belum tentu taruh kunci. Aja. Di episode-episode awal Yusuf Mansur muda, begini modelnya. Sampai orang takut ke rumah saya bawa mobil. Taruhnya jauh gitu. Ada tamu yang saya antar ngoes dan ngoes diantar secinnya. Nape tuh? Udah sini aja, <gulose> sini aja. aja. Gak tau dia bawa hairer. Hair. mau cerita aku diminta. <gulose> yes. <gulose> <gulose> saya belajar dari guru-guru saya ke model gitu pak. Bang, bang, bang. Pukul aja. Kita yang jadi murid kadang-kadang gelaga Pak? Ada yang ditungguin. Saya ditungguin sama guru saya. Saya tungguin satu jam cari satu setengah. Pak kita kalau kurang-kurang ikhlas sama guru ya, apalagi guru yang kita datengin kaya ya, Wah, pak. nggak nggak bakal balik tuh. Main gua balik suruh satu jam nyari satu setengah, gue lagi lagi susah. <tuk> Tapi sami ngawaton apa, saya balik tuh, balik. Orang sekarang pak, kalau dikencengin kayak saya tempo 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Pasti aja, naik di Facebook. Ustadz sesak. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Twitter langsung masuk. Temen saya, masa pengen punya anak malah diambil mobil. Ya bener aja, gimana friend? Gitu. <SILENGALAN> Wah, di tweet gitu ya. Hei percaya sama saya. Oh, saya pernah nanya sama dulu. Hei orang yang enggak ikhlas gimana? Ikhlas urusan dia sama Allah. Hmm. Ikhlas lo urusan dia sama Allah. Nah, saudara perlu ngejajal keyakinan gitu. Ada orang yang tahu dan tidak tahu, ada orang yakin dan tidak yakin. Lebih lagi tidak banyaknya adalah orang yang bekerja dengan apa yang diketahui dan diyakini. Dikulia tauhid www.donvisatadi.com saya ngajarin kepada diri saya dan saudara semua jajal ilmu ini siapa yang tidak tahu salat malam bakal ngangkat derajat Hah? kalau ngeliat muka-muka kayak NTW ini, muka masjid insyaallah tahu kita paham salat malam bakal ngangkat derajat tapi siapa yang menyengajak bangun malam supaya Allah angkat derajatnya belum tentu pak, ada yang jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai jumlahnya 10% dari jumlah kita yang ada. Tahu nggak? Tahu salat duha itu buka rizki. Tapi ada nggak yang benar-benar buka pintu itu dengan menyengajak muta'ami dan bergerak berkorokil Allah. Dia buka itu pintu rizki pakai salat duha. Makin sedikit. Salatnya tidak bertenaga. Salat aja. Salisunatul Oh. Tapi kalau ngarep kan beda. Nanti ketemu orang kaya ngarep gitu loh. Beda kan? Di sini saya mengkritisi saya dan teman-teman. Kenapa kalau kemudian ketika berharap sama Allah jadi something wrong gitu? Harusnya kan enggak begitu. Dia tahu kok, dia tahu atas izin Allah Subhanahu wa taala dia tahu bahwa kalau dia salat malam bakal diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Tapi siapa yang tahu kemudian niat dari pagi malam gue bangun malam. Siapa yang kemudian menyengaja gitu Menyengaja bangun malam Supaya Allah kemudian angkat derajatnya Sedikit pak Yang banyak tuh kebetulan Pas emang bangun ya. Menyengaja bangun Karena dia tahu sholat malam itu bisa mengangkat derajat Sama sedekah juga begitu lalu saudara bermain-main nih dengan ilmu sedekah ada duit 12 juta katakanlah saudara tidak beriado sebelum memang kerja biasa aja gitu kumpulin duit 500 500 500 500 500 200 2 tahun 12 juta coba dong jajal menjadi orang yang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala pakai ilmunya Ngaji sekian tahun sama Yusuf Mansur nggak dipakai ilmunya, pakai. Kalau ngasih 1,2 dapatnya berapa? 12 juta, bismillah lah. Ambil 1,2. Sisanya berapa? 10,8. Masukin laci. Lacinya kunci kondian buang dengan duit di tangan saudara 1,2 juta rupiah, saudara kemudian datang kepada Allah. Sebelum nyampe surga, habisin duit tuh. kanan kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, sampai habis, kemudian masuk surga. Asalamualaikum, Selamat pagi, Bapak pagi. Mau ada ada yang bisa saya bantu? Tadi sih ada, tapi saya bingung saya Tadi sih saya ada dia bilang. Tapi sekarang saya bingung Si showroom nanya, bingung kenapa Tahu kayak orang tenggeleng aja nih Saya masuk Nggak jadi ya, Assalamualaikum, pulang Jangan salah saudara Begitu pulang di rumah udah ada motor tuh. Soalannya yakin tidak Masa kalama yang punya Allah? If you believe You can do it, you can do it If you believe You will have Your motor You will have Your motor gitu kan? If you believe In the next six months You will have your new car In the next six months, the car will be used. Itu kata orang yang nggak punya Allah, wah. kenapa jadi kita malah nggak yakin? Pake ilmunya pake, sehingga saudara malah punya duit 10,8. kan jadi merdeka tuh, bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Bab keyakinan ini saya tutup. Saya pengen sedikit lah ngomong tentang Indonesia berjamaah. Intinya adalah bab yang tadi maghrib sampai sekarang adalah kita bicara tentang ilmu yakin. Dan saudara ilmu ini harus saudara jajah. Kalau saudara nggak jajah, nggak jadi ainul yakin. Tidak akan jadi hakku Saudara yang punya sesuatu, berkesempatan buat ngejajak, jajak. Bahkan yang saudara tidak punya apapun, saudara berkesempatan juga jajak, jajak. Sampai rumah, pikirin tuh. Gimana, gimana. Ada duit nih buat kuliah nih. Bismillah. Kalau saya bayarin cuma sampai satu semester nih bismillah să melewati ni supaya bisa kuliah sampai semester akhir jahajah sampai nanti saudara akan bicara dengan lantang gagah menjadi orang-orang yang muahidun memuahidin. orang yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan saudara kan bisa mengajar seperti saya mengajar batang lo gint no. mengajar jadi beda udah melakukan disana nasi gorengnya nanti udah pernah aneh sih kata orang gila orang sekarang mungkin ngajarin sholat malam dia nggak sholat malam ngajarin duha dia gak duha ya mbak pak jadi orang yang yakin apalagi mau ngadepin belum puasa ini top bener nih belum puasa, ngadepin Ramadan, ngadepin Idul Fitri wah orang-orang berlomba-lomba ngumpulin duit coba jajah saudara buang duit kan buat karyawan khususnya lagi siap-siap nih, makin kenceng nih ngumpulin duitnya supaya bisa pulang kampung kan tes dengan kondisi terburuk adalah saudara tidak bisa pulang kampung tabungan yang udah ada jangan malah ditambah, langsung aja besok pagi dinolin, beng, udah kasih aja udah orang lain terus kasih, dapat duit gibong terus, bapak terus, buang terus, buang sampai dapat gaji apa thr namanya ya, dapat thr pun hilangin terus. Yang lain pada pulang kampung saudara nggak pulang. Dan mas, iya iya ya, assalamualaikum, komisalah, sepi komplek kita doang di mes enggak yang lain. Saudara-saudara nikmat saudar, Allah dalam keadaan enggak punya siapa-siapa. Datang owner nih ngecek pabrik, totlak, kotlak, kotlak, sampai ke si karyawan. tak pulang. Bos. Kenapa? jangan, ingat bab itu bab kita sama o. Kenapa? iya enggak apa-apa, nah, gitu aja udah. Oh, iya iya iya. Si bos ngebak nebak sendiri, nebak-nebak sendiri. Bang Mat. Coba lu kemari. Tahan. Tahan dong mamat Mat. Lu katanya kan pengen kenal kampung orang. Lu pernah ngomong-ngomong gua Terbarang di Betawi, mulai di Betawi. Nah, sana ada kerjaan. Lo bawa mobil gue yang Pajero tuh, lo antrain. Antrain karyawan gue ini yang satu pulang ke kampungnya. Selama dia belum mau balik ke Jakarta, lo tetap ikut sama dia. Pak, biar Bapak jadi urusan saya. Mobilnya mobil saya nggak usah cerita bensin, nggak usah cerita oli, nggak usah cerita tol, semua saya yang kasih. Ya Allah benar nih Pak, benar. Begitu teman-teman pada pulang kampung, ente, wah, eh, biasa, udah, eh, eh, itu, itu udah nggak bisa ngomong karena udah hakul yakin nenek. Hajar dari bulan sebelumnya, tiba-tiba kejadiannya seperti ini bisa ngomong. Apalagi kalau saudara selama perjalanan pulang kampung, kan saudara pasti pengen cerita dong sama teman-teman kan? Makanya lu jangan ngumpulin duit pengen pulang kampung, sedekah supaya bisa pulang kampung kan gitu tuh jadinya tuh. Kenapa? Karena, karena karena itu udah udah merasakan beda dengan yang tidak merasa. Apalagi saya bilang selama di perjalanan saudara solawatin tuh mobil. Sambil jalan sepanjang Jakarta berbes terus gosok-gosok gitu. Ya. Jok mobil, Allah masanya Terus, oh. mobil pindah. Pindah sih. Enggak, enggak, bohong. Asli. Ada aja caranya. Mulang kampung, kita penuhin mobil dengan barang-barang dari -barang kampung, ya enggak? Ada ini, ada itu, ada ini. Jadi nanti berteman kawalian hamim, ama yang punya pabrik. Teman, berteman, berteman, berteman, berteman. Lain cerita makaryawan biasa. Ketika bercerita 4 tahun kemudian dia bakal bercerita 4 tahun yang lalu gitu. Ya, Kalau Saudara tidak belajar keyakinan, enggak akan terjadi seperti Mas Mono, seperti Mas Andrea. Wallahu a'lam bis Saudara, saya merekomendasi saudara, jajal ilmu ini. Di apapun ilmunya, ilmu mahabang orang tua, jajal. Tes. Di umur orang tua yang udah mau meninggal, misalnya, karena tuanya, saudara. Ya. Sudahlah, papa mau jajal nih, mau kerja lho, Kerjanya buat orang tua ya. Nih. Saudara, kaget. Lah. Kerja tuh biasa 3 juta, 4 juta pegitoașadar, lepas pe lucrare, sâdată, mahaba, ajamă, mătușă, nici, ești, boang air nte cebokin, kamar mandi nte papa, ente gendong, măsulat, nte yang ganti, terus sebulan kaget, nte, nte trimo, mai mult de patru milioane. Dar când nte nu e încredere, nte îi dați sarcină, sarcină, dar ești sigur, ești sigur, ești sigur, Sebelum saya lanjut ada yang mau bertanya? Silahkan. Dei mana? Dei mana? E De? Oh. memang kejadian-kejadian yang seperti ustadz alamin gitu. Tapi kalau ustadz nggak buru-buru menganggap itu adalah tanda-tanda dari Allah, ustadz telat lagi. Jadi harusnya tuh pada saat merasa terhina gitu, Cepat di depan jalan pun langsung mengayak angkat tangan ke langit, jadi mengadaran kita telat itu Jadi, makanya sebenarnya kenapa sih kita mesti bersyukur ketika dapat masalah? Karena pada saat kita dapat masalah itu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 Biarin aja Ya mata batin seseorang kan beda Bukan berarti kita kepengen Merasa dibedakan Kita tahu insyaallah Atas izin Allah, Allah Gak ada yang memberitahu kecuali Allah Tapi ada orang-orang yang datang Dengan bangga dan sombongnya Kalau bisa menghajikan Yusuf Mansur Ada yang datang dengan perlunya sekali Supaya orang kampung bisa dapat Pencerahan anak Ada yang merasa perlu kemudian mendatakan isuk Masuk untuk membuat lembaganya begini dan begitu. Itu berasa sama aneh. Pada saat itu kemudian kita pengen sesuatu ini ada gitu. dadak udah Tapi emang menurut kacamata kanan kiri jadi masalah. Eh biar aja. Ada orang datang dari Semarang. Saya sendiri lupa ceritanya. Pinjam duit 5 juta. Dalam keadaan seperti itu saya nggak bukain pintu malah buat dia. Kadang-kadang Ustadz belum tentu si orang kaya itu lo orang kaya belum tentu pada saat Ustadz datang ke rumah itu rumah itu sebenarnya bukan rumah lagi orang. Misalnya Allah tutup, Allah rubah sehingga Ustadz punya perasaan seperti itu. Belum tentu dia bersalah. Mungkin orangnya -orang lagi kemana kita nggak ngerti. Bisa kan seperti itu. Datang minjem duit 5 juta Saya jauh-jauh dari Semarang Kalau saya nggak dapat saya nggak akan pulang Apa dari Semarang? Iya dari Semarang Gak ada jalan lain kecuali ke Ustaz Saya sebagai guru sedekah kan menurut saudara harus ngasih kan? Enggak harus ngusir Jadi Saya usir Kalau kacamata kanan-kiri ini jadi masalah nih. Ada sesuatu yang saya lakukan buat dia Saya nggak tahu lagi ceritanya gimana tapi Saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang ini nyampe dan Kita juga mengenal cerita Imam Ali Zainal Abidin Ada orang nungguin dia dari semalam Kemudian begitu pagi harinya Imam Zainal keluar orang ini bilang, saya punya keperluan saya datang kepada tuan. salah ente datang ke anema, tapi saya datang dari semalam makin salah lagi kata Iman. yo saya anter yo kepada yang duitnya tidak terbatas. ngikut nih si orang miskin ini, nyampe -nya ke masjid, bingung nih, kok di ke masjid? Minta ini mintas ini nanti. saya doan, lepas lepas aja. Eh dua tahun kemudian di Grand Zam Zam Hotel, Grand Zam Zam Tower begitu turun dari apa namanya eskalator gitu, ada yang nepok dari belakang. Ustadz, eh assalamualaikum, Waalaikumsalam salam ustadz. So, tanya -tanya, minta maaf ya, sekaligus mau mengucapin terima kasih. Maaf buat apa? Terima kasih buat apa? Sambil turun nih, maaf saya sudah menghujat ustadz dan terima kasih Ustaz masjid saya, Hah? masjid yang kayak cerita nah. terus dia bilang dia mampir ke masjid terdekat pesantren, kemudian juga bilang menggelegar suaranya ke langit itu, saya sudah datang ke tempat orang yang saya pikir dialah orang yang terakhir yang bisa bantu saya ternyata dia menutup pintunya, Rob cuman mm, kau yang bisa Mamba. nyampe dia nyampe tuh deh. Makanya dalam definisi problem sebenarnya kan Anda menyungkurkan diri duluan, baru toh. Udah ada tanda-tanda satu dua, jangan terus-terusan lalu Anda malah saya mau, pantang menyerah, nggak gitu bos, namanya blow on. Udah ada tanda-tanda not work, nggak berhasil, lihat dong subuhnya gimana, lohornya gimana, bukan berarti enggak, ini pengusaha sejati, nggak begitu kali biasa aja lah iya lihat dong udah ada tak satu dua tiga tata. oke balik ke Allah mundur dulu sebentar sholat dua rakaat kenapa nih udah ketiga kali masih ketipu juga kalau sampai yang keempat nih ketipu lagi nih Allah udah dah saya nggak mau sholat lagi deh. biasanya Allah hajar sekali untuk Pak berangkat lagi bang ketipu lagi hebat tuh hebat. Jadi, Ustadz, ketika pemicu itu datang, itu mahal sekali. Ketika Anda dihina, difitnah, dizolimin, sebenarnya itu pengungkit yang hebat. Jarang lu dapat pengungkit tuh, aduh. Coba ya saya waktu itu ya, udah dapat beasiswa. Waktu kelas 2 SMA saya dapat beasiswa gitu. Keuntar eh, Tun Abdul Razak Malaysia. Klas dua nih, klas dua alia. Begitu klas tiga alia, insya Allah atas izin Allah PMDK UI. Nih nih Ustadz nih lumayan nih. Terus dapat kita insya Allah atas izin Allah besesu ke Al Azhar Kairo Mesir. Tahu saudara? Berantakan itu sebabnya sepele almarhum Mustafa Zain saya punya kepala sekolah Itu lupa Pak naruh berkasnya di mana Hari hak pengen diurusin itu semua, luang-pulang beasiswa yang sudah di tangan, lupa. Lalu hari berikutnya keburu sibuk sama yang lain, lupalah kemudian masukin itu surat-surat ke pos-posnya masing-masing. Saya tiga tahun pun menjadi anak baik Jadi anak baik 3 tahun di sekolah tapi hari itu pak saya punya marah tapi alhamdulillah saya dulu memahami oke ini saat yang bener nih ini saat yang bener nih buat kemudian berdoa pada Allah udah kayaknya udah mau ngebanting pintu udah mau maki-maki si kepala sekolah tapi itu pengukit yang hebat lalu saya tuker saya bilang kalau memang takdirnya nah, ngomong itu kan sambil Begeter nih mulut nih. Wah, saudara tuh yang begitu-gitu tuh jarang tuh. Nah, yang jarang itu itu anugerah dari Allah. Karena saudara akan berterima kasih nanti sama mereka-mereka itu. Makasih ya dulu doangin gua gendut. Enggak ngaruh tuh. Tetap gua gendut. Kan ada tuh di buku motivasi kan? Pacarnya kemudian menghina dia gitu kan Terus meninggalkan dia Lalu udah janji bakalan pergi ke pesta Dia tidak menduga perempuan tercantik di sekolahnya bakal ha? Membawa dia ke pesta Sampai di tempat pesta malah dipermalukan Lalu si perempuan ini mengatakan kepada seluruh orang-orang yang ada di pesta Mana mau sama babi gendut begini modelnya Itu saya baca di buku bukan saya ngomong orang ini keluar Pak Omar, keluar dia menangis terus dia bilang sama Tuhan dia ini saya bersumpah kalau saya nggak bakal kurus nggak bakal saya balik lagi ke sini dan takdir mengatakan dia menjadi mewakili Amerika di kejuaraan atletik pada tahun 1970 berapa gitu kalau kemudian sekian puluh tahun kemudian ketemu lagi masih perempuan ini dalam keadaan sudah jadi baby bomber în keadaan dia mestinya bisa mencaci, maki balik Boa, Kemudian bisa menghina balik Dia sudah atletis, badannya sudah juara ini, juara itu Udah menjadi komentator TV, sport, olahraga Tapi apa dia bilang? Makasih ya Penghinaan saudari itu adalah berkah buat saya Nah siapa yang lebih hebat lagi saudara harus terima kasih? Allah Pada saat hilang mobil, gang hilang. Itu saat terbaik. Ya Allah. Sampai sudah kuncian ini. Oh, makasih. Makasih untuk bikin saya hilang mobil. Kalau oh, tidak mungkin hati saya di mobil. Pikiran saya di mobil dan seterusnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman. Memang mobil itu harus pergi membawa dosa-dosa saya, anak-anak saya yang barangkali bermasjid ya Bawa, bawa sekalian, nggak usah engkau pulangin, oh cakep tuh Cakep tuh. 6 bulan kemudian udah kenangan doang, dulu mobil aneh, ini gitu dah Tapi gara-gara hilang, Alhamdulillah Allah ganti dengan lebih bagus lagi. Nah momen itu pak, sebenarnya bisa diciptakan Dengan saudara, menantang badai gitu Momen itu bisa diciptakan, gitu. jangan nunggu momen, creating momen, menciptakan momen. Kenapa sih harus ada puasa? Kan menciptakan sebenarnya, to suffer, oke? Okay? So, kita kemudian merasakan pedihnya orang, menyengaja gitu, menyengaja melekan, bener benar kita mau melek itu sepanjang malam, menyengaja. Dalam keadaan bisa nih kita nih jalan-jalan, terus kita sengaja buang, ciptain, ciptain ada yang gak diciptain, yakni Allah sendirilah walaupun yang bagian bab sedekah pun Allah juga tapi ini kita cerita manusiawinya yang tidak diciptakan oleh saudara-saudara apa misalkan duitnya keambil sama orang, kan hilang tuh harusnya saudara belajar menciptakan sendiri, hilangin aja deh duitnya nah. dalam keadaan di zona nyaman, saudara udah merasa duduk nih udah begini di sofa nih eeeh ah. Uh, subhanallah nyalain aset cuing, dang, nyala nyalain uh, uh, TV dang, nyala dalam keadaan zona nyaman tiba-tiba saudara bangkit say goodbye rumah saudara terus saudara menciptakan momen lalu saudara balik lagi kok kondisi semula montrak lagi ukuran 3 kali 4 yang tidak ada garasinya saudara akan lihat lo tahun berikutnya percepatan saudara kuantum lho. Ada yang tidak diciptakan, yakni Allah sendiri. Wo, sekali lagi saya bilang ini kalimat bahaya sebenarnya. Karena semua juga dari Allah, oke? Okay? Tapi ini bahasa kita lah. Saya memakai meminjam bahasa ngajar bahasa kita-kita. Ada yang tidak diciptakan oleh kita sendiri tapi dihadirkan Allah. Rumah itu diambil, Bos. Teman bilang ada kafe bagus nih. Tadi kan ane enggak ada duit. Nah, lu pakai pakai rumah lu aja. Ternamanya nama-nama gua ternyata kita ditipu mentah mentam dia lalu rumah itu lewat pak pada saat lewat itu saudara jadiin moment of truth istilahnya it's the time nah, Ting tinggal sujud saudara dapat lebih gitu. ini bengong nih bengong arti apa ya? pokoknya Senyuk, senyap gitu sunyi ngerti ya abis bingung menyimak oke malam ini jajal pak malam ini jagat bapak punya tabungan lihat-lihat kanan kiri depan belakang bismillah lah bismillah kita nabung buat haji coba kita nolin cari madrasah cari masjid cari anak-anak yatim cari guru-guru ngaji kasih dia kasih dia Saudara punya motor yang saudara sambil ngelap tuh sambil siul-siul. <tik> Coba besok ilangin kelezatan itu. Kelezatan tuh besok ilangin Ciptain momen itu. Ciptain momen itu. Saya pernah punya cerita sederhana tentang cerita Kapten Bola. Kalau di kampung kan kalo jadi kapten tuh sepatunya yang paling hebat apa segala macam suatu saat si kapten ini bolanya ini dia, sepatunya dilewatin ini nyeker di mana terjadi peristiwa ya buat kita sih bukan peristiwa hebat tapi buat dia peristiwa hebat ya nih, dia nggak jadi kapten lagi gara nggak punya sepatu kisah ini udah disandur dalam sinemat menjadi satu kisah yang apik sekali di sini zaman makas itu yang kemudian dia menjadi punya sasana olahraga, dia punya lapangan olahraga dia bisa memfasilitasi itu cerita si fulahnya yang saya ceritakan ini kelezatannya dibuang saudara punya duit buat nikah bermain-main nih ada yang saudara dihadirkan oleh Allah nikahnya bubrak gitu loh dikasih ke wedding organizer ternyata wedding organisernya palsu pak tunai lagi 165 juta tunai beng dikasih habis itu ente di dadain ini kan namanya dihadirkan oleh Allah coba jajal ente sendiri yang menghadirkan biaya buat persiapan nikah Bismillah padahal tinggal tiga minggu nih tinggal 4 minggu Bismillah Bismillah lewat tuh biaya ente sedekain aja buat yang nikah ente cari ke pelosok-pelosok kampung -pelosok nanti tungguin KUA begitu, ada orang yang turun dari mobil kijangnya saudara lewatin begitu turun dari angkot saudara ini yang nih, saya tanggung tanggung? bat tanggung lagi? bat tanggung lagi? But. makin top makin dramatis kalau saudara akhirnya nggak jadi nikah oh makin hebat tuh bener tuh makin hebat Makin... berita kan kan udah makin di kan makin tajem Bos udah makin di pers itu kan makin sisa-sisa terakhirnya itu luar biasa saudara kan pengennya Hollywood terusnya kan tiga, ming, tiga bulan nggak bayar motor terus punya duit 200.000 saudara sedekah besok pagi dapat duit buat bayar motor ngomongnya kan gitu kan pengennya begitu tuh nggak siap yang lebih menderita lagi padahal lebih menderita lebih punya duit ya eh pak tidak punya duit 3 bulan akhirnya motor nggak bayar 3 bulan tanggal 24 pagi tadi ini pagi jumat pagi dapat duit 600 cukup kan buat bayar 1 bulan ngeganjel nih cukup nih supaya motor nggak disita cukup nggak cukup Bloza, sempat itu duit duit duc la baie, să te duc Duit pindah să Alhamdulillah, boro-boro baie. Să te duc la ini keadaan yang paling hebat kalau buat saya duc nih baie, Allah lagi bercanda main baie ente sabarin, sabarin. Apalagi kalau ente digoblok-goblokin bini lagi. Kita pas pulang bini udah udah khawatir aja ngelihat kita pulang itu khawatir aja. Nggak ehm, ikut pengajian sama kan? Ikut. Kenapa emang? Nggak ehm, bawa duit kan? Bawa. Yang 600. Iya, bawa. Terus gimana? Ya udah abang setok hmm alamatnya bang, kita kan nungguin tuh duit itu tiga bulan saya udah larang abang ngaji Musad Yusuf, ngaji juga akhirnya saya kan balas sama abang kan abang kalau mau ngaji, ngaji deh jangan lupa bayarin tuh duit ke leasing dasar mas suami gak sekolah makin kita digoboh-goboh maka makin nunduk tuh kan makin begini gitu kan nah, minggunya datang lagi mertua dihabisin sekalian sama mertua tuh saya dengar laporan dari anak saya katanya sedekat terus motor disita sitai nah, gitu deh kalau dengerin di ah makin kacau kan tuh di tengah kekacauan gitu saudara mengangkat tangan kepada Allah saya tidak pernah meragukan engkau ya Rabb Saya tidak pernah meragukan Engkau ya Allah, saya tidak pernah sampai saudara bahkan tidak bisa ngomong, sak king benar-benar lossnya sudah. Saudara saksikan kebesaran Allah. Satu tahun setengah kemudian saudara tawaf di Baitullah al -hara. Kemudian selesai tawaf yang ketujuh masuk ha sa'i wal marwa. Habis itu kemudian tahallul. Begitu halo kemudian ngopi gitu ya, ngeteh, ngeteh susu gitu. Ngobrol-ngobrol sama -ngobrol mertua, mulai deh mertua ngucap, mantuk, emma eh, minta maaf nih, minta maaf apa ya ma. dulu emma ngobrol ngobrolin yang yang mana ya emma sering banget kan. Itu dulu, motong amot apa punya duit satu bulan, buat motor harusnya bisa selamat motor tapi malah mantu kecewa kemudian mau bilang kamu tuh mantu bodoh ya ngapa alhamdulillah sebab itu kan kita ada di sini terus istri kita juga minta ama wah tapi keadaan begitu Pak enggak jadi itu kalau satu setengah sebelumnya saudara enggak begitu pegangin sok mansur mau ceramah dikali 1000 juga kagak ini buat motor, sorry, sorry ngajinya sini ngaji kuping doang bukan ngaji hati, udah nggak jadi saudara gak malah akibatnya apa? saudara tiap bulan pusing lagi, pusing lagi pusing lagi, pusing lagi, pusing terus tes malam ini pulang, tes punya ilmu tahajud, tes punya ilmu duha, tes di dalam ilmu sufi dan Sekarang pun berlaku gitu. Tapi buat saya enggak begitu. Pernah enggak saudara punya cerita begini? Ini kemarin nih waktu datang yang Datu Hasan dari Malaysia. Ada cerita dari satu raja di sana. Jadi ketika dia buka internet mau sumbang sana sumbang sini, anaknya lihat. Lalu kemudian anaknya dikatakan sama si raja, "Kamu mau enggak ikut sedekah?" Lalu kemudian kata si raja, eh kata si anak, "Ya sudah, ikut." ada 150 ringgit kalau tidak salah itu dimasukkan ke dalam akun ini ikut sedekah 2-3 hari kemudian datang kongsiden dari England ada satu bisnis kecil buat si raja bisnis kecil tapi hadiahnya itu buat si anak ini 20 kali lipat lalu kemudian si anak ini dikatakan sama si raja tuh kamu lihat, kamu sedekah 15 ribu eh sorry, sehari bahkan bukan bukan 3 hari kamu sedekah 150 ringgit tapi dibayar sama Allah belum 24 jam ini duit jadi 10 20 kali lipat. Terus kata si anak ini begini, "Kalau gitu saya sedekah lagi." Si raja bilang, "Kalau yang ini nggak bakal berhasil. Nah, kalau buat saya lain Kalau buat anak lain. Udah teori udah terbukti kenapa tidak ada lagi terusannya? Keber terus. Tapi kan kalau yang tadi dia ikhlas sekarang nggak ikhlas ngarep nih. nggak gitu. Metode udah berhasil, kenapa ente tidak ngulangin lagi? Ikhlas urusan ente sama Allah. kalau aneh beda, emang dari dulu kan kita udah beda. Nabrak-nabrak <tuk> terus nih ilmu sedekah nih, ya kan? Muabrak <tuk> terus. Eh, Bi, ente jangan yang begini, jangan udah. Ente berarti udah ngarap dunia. Enggak, ngarapnya sama Allah tetap. Sudah Allah buktikan kenapa jadi mundur, maju terus cuma îl încapin ilm imu sabar, ilmu baik sangka, ilmu istiqomah, lengkapin terus ilmunya Alhamdulillah, sora-sora, să fiu părerile, acesta este un moment de pauză. ini sekedar acord saja nanti kapan-kapan kita bahas kalau un masih ada waktu nanti. un nu Tadinya saya kumpulkan saudara di Indonesia berjamaah Itu ingin memperkenalkan kepada saudara semua Tuhan saya. Saya punya Tuhan keren tuh. Dan saya tahu tempatnya di mana. Barangkali saudara ada yang belum tahu tempatnya di mana. Saya mau memperkenalkan. I want to introduce him bahwa dia punya tempat itu di masjid. Cuman kita nggak tahu. Karena itulah kita enggak doyan sama masjid. Ana apa? sejak ana susahnya dulu bahkan sholat sunnah kalau kata orang fikih lebih abdul di rumah ane emang ga ane pakai ilmu yang lain ilmu tasawuf kah ya ilmu rasakah sebab kalau ane di rumah ane enggak dapat feel itu ane sholat malam tetep di emperan musola waktu dulu ane sholat malam tetep di masjid ane berangkat kanan kiri kanan kiri terus sisir masjid ke masjid masjid ke masjid terus sholat sunnah mudah-mudahan ini anggap sebagai apa promosi ya promosi apa namanya masjid kita kan selama ini nggak doyan karena ke masjid kita anggap beban gitu loh apalagi kalau masjidnya jauh ah, benar apalagi masjidnya tuh kayak di kita kan tidak ada sesuatu yang asik ya kalau di di Singapura kan masya Allah Pak. ada teh manisnya kita ini emang gak, gak biasa begitu, masjid-masjid kita nggak biasa begitu padahal kalau masjid kita begitu juga luar biasa tuh masuk masjid kacang hijau <tuh> rame tuh masjid-masjid tuh siapa yang pernah jual motor? yang pernah jual motor ada? oke, pernah jual motor tahun berapa? 4 tahun yang lalu motor apa? Huh? Honda Astrea tahun berapa? Oke okay, dijualnya berapa? Ah huh? 3 juta 200 pasaran pasarannya kalau beli lagi berapa? Saat itu hampir sama eh, hebat dong jualnya kemana? Jualnya ke teman? Huh? oh cicil? Ya cicil ada nilai ekonomi yang hilang dong ada penyusutan. Saudara saya ingin memperkenalkan tempat terbaik buat jual motor masjid ada yang nyaut di belakang, ya ada hilang Ustadz <SILENCIO> kalau ente datang ke manusia 4 jadi 3, 5 jadi 4, 6 jadi 5, 7 jadi 6, betul? 10 jadi 9 dan anda tidak punya hak menentukan harga, betul nggak? harga ditukar oleh market Dan bahkan Anda ditentukan oleh situasi Anda. Kalau Anda datanglah pada butuh, itu 10 jadi 7, bos. 5 jadi 3. Kadang-kadang NT butuh, ente bersedia, dicicil, tak? Yang penting buat kebutuhan aneh yang sekarang, 500, ada nggak? Gitu kira-kira. Kita tutup itu 500. Tuh. Tapi kalau ente datang ke masjid, jualnya kepada Allah Ta'ala, 5 jadi 6, 6 jadi 7, 7 jadi 8, 10 jadi 11 bahkan jangan kaget someday, oh Allah akan mengatakan begini bawa aja motornya aku kasih duitnya dah elah, cakep banget tapi di sini jual motornya, di masjid parkir motor, bilang sama Allah, bawa mah helmnya Bismillahirrahmanirrahim sali sunat al hajati rupati nililai ta'ala saya penjual jual motor, saya ngadep kepadamu Allah akbar, keren kan lalu saudara sampaikan kepada Allah, langsung di rumahnya Bye. saya mengenali sedikit saja dan itu sudah mempesona sudah membuat saya pengen ke masjid ada apa-apa pengen ke masjid belum waktunya ibu, kalau perlu kita ajak. lama amat sih gue, pengen diterima nih sama Allah betul pak, kalau ente ngerasain yang aneh rasain ya Allah, kurang tuh kurang Namun benar saudara sempat merasakan satu waktu pantat pengen gitu dibawa pergi. Pengen pengen terus sama Allah. Saya tahu sedikit aja gitu, tahu sedikit aja walaupun keadaan datang capennya, datang setane naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan istiqomah begitu. Barangkali saudara tidak tahu, makanya saya bikin lah Indonesia ber... berjamaah supaya masuk masjid lagi. Jual mobil yang terbaik di mana? Masjid. Bilang sama Allah, "Ya Allah, saya pengin mobil. Cariin dah pembelinya yang kira-kira harganya." Ah, bahkan yang menantu siapa saudara. Saudara bilanglah sama Allah kalau saya udah nanya nih Allah Mobil kasih catatan dikit belum bisa lebihin 41 satu eh asik lah berdoa begitu mau Allah Wah, saudara seperti sahabat ya walaupun nggak boleh kita merasa sahabat sama Allah tapi ini bahasa saya lah nggak berjarak Allah itu asik. nih ya Allah kan nggak boleh divisualkan kan tapi kalau boleh saya memvisualkan Allah Saudara bakal kelihatan jadi orang-orang yang bodoh sekali. Kemana saudara mencari rezeki Itu akan jadi pertanyaan yang jawabannya saudara tahu Kalau boleh nih saya memvisualkan Allah gitu ya Berdiri di depan masjidnya nih Di rumahnya Dia akan bingung Ini, ini kalimat asli nih Kalau dilihat hitam putih Ini jadi salah kalimat saya Oke Ini Allah berdiri nih di pintu pintu nih Allah akan nanya sama malaikatnya Itu hamba-hambaku pada kemana sih Ini rumahnya, ini rumah Allah. Kantornya jauh di Solo, jauh pabriknya jauh. Ada yang di Jepang malah nyari duitnya. Ada yang di Amerika, ada yang di Saudi. Ada. Yang... Allah di sini dekat rumahnya. Tapi subuh lewat, subuh lewat ji. Pagi-pagi mulai dari sangat tujuh udah mulai nih orang selawar, selawer lewat rumah Allah. No, Allah liatin deh. Andai saya bilang kita tidak boleh tapi mencairkan suasana supaya ente belajar anggap aja Allah berdiri di depan pintu dia nih. Allah berdiri di depan rumahnya begitu. Lalu Allah bertanya sama malaikat-malaikat yang mengiringi dia. Kan selalu begitu kan? Innallaha wa malaikata. Ikatau Allah nanya, "Eh si mau ngapain Mau nyari rezeki, dimana dia nyari Di nyari duitnya?" Di pojok. Tidakkah dia tahu aku yang punya rezeki ini di sini? Saudara-saudara, Tidakkah dia tahu aku yang punya rezeki itu di sini? Kenapa dia mengenali rezekiku tapi tidak mengenali aku? Anak-anak muda yang pada pengen kerjaan, kalau dia mencari pekerjaan, Allah bertanya juga kepada mereka semua. Tidakkah mereka tahu andai mereka haturkan uh, permohonan pekerjaan kepadaku langsung di rumahku, pekerjaan itu yang akan aku suruh nyamperin dia. Tapi yang terjadi apa? Kita nyari-nyari, Allah bingung lihat. tapi saya tidak ketemu nih kalimat lain buat ngajar. Kecuali pakai bahasa saya begini. Dan, -dan Allah memaklumi saya. Allah kan kader nih lihat entepanan nih gimana sih? Aku yang punya pekerjaan, semua pekerjaan. Aku yang punya orang-orang yang mempekerjakan orang lain yang bekerja dan semua orang yang bekerja, Akulah pemilik orang-orang kaya dan semua orang kaya orang kaya tuh dengan kekayaannya, aku yang punya. Nggak kena. Coba Ji kalau ada anak muda begini modelnya nih. Begitu lulus kayak nyari kerjaan. Sebelum dia nulis dia masuk ke rumah Allah. Masuk masjid. Ya Allah sementara lagi saya menulis nulis CV. Temenin ya. Allah. Pulang ke rumah nyalain komputer. Ketik Allah di sampingnya tuh. Allah di sampingnya tuh. Liatin. cv Yusuf Gemilang. Blah blah, blah. Allah bilang malaikatnya, kamu tahu alamat ini? Tahu ya Rob, ini nggak bakal berhasil. Ini nggak bakal berhasil. Kamu kenal si Fulan? Kenal. Bikin si Fulan ketemu amanin orang. Allah kari antoklot. Nih modelnya. Saya tadinya mau ngomong begini nih satu setengah jam full, tapi waktu sudah. Istri saya barusan SMS, jangan pulang malam-malam. <SILENGALAN> Oke kita sama-sama berdoa kepada Allah ta'ala Mudah-mudahan sedikit sentilan saya soal masjid saudara udah mulai bisa ngembangin ya. Saudara punya anak sakit bawa ke mau sakit rumah, Allah ngeliatin, kok nggak dibuka aku sih, bawa dong ke Allah. Kira, kira kembangin itu saudara pengen modal kan jadi aneh saudara datang ke bank bank bank bank koperasi koperasi mertua mertua mertua tapi ada Allah yang punya segala modal yang nggak datang kembangin kembangin ini insyaallah walaupun ini cuma 5 menit terakhir bicara tentang masjid tapi inilah inti dari Indonesia ber, berjamaah saudara-saudara yang -saudara, kepada Allah sampai lagi kita pada pengujung talin kita orang-orang miskin di rumah Anda menunggu Anda masjid-masjid di rumah Anda menunggu Anda Madrasah-madrasah di sekeliling Anda menunggu Anda. Para ustad dan ustadzah yang ngajar-ngajar di kampung di ganggang sempit yang tidak ada bayaran menunggu Anda. Malam ini bekerjalah buat Tuhan Anda. Malam ini bekerjalah buat Allah Rabb Anda semua. Buktikan keyakinan yang kita pelajari pada malam hari ini, Sampaikah Anda semua dengan apa yang saudara tuju dengan apa yang kurang malam ini kita buktiin Malam ini enggak cukup, besok kita buktikan dan seterusnya sampai hatta yaatiakal yakin sampai datang keyakinan itu. Mudah-mudahan Buna kehadiran kita semua di sini menjadi berkah buat banyak orang susah di luar sana. Kehadiran kita di sini menjadi berkah buat banyak orang duafa di luar sana. Terima kasih buat Las Al Azhar. Mudah-mudahan Buna menjadi berkah perjuangannya Terima kasih juga buat DKN Masjid Al Azhar. Kepada Allah juga kita melangin semuanya. La ala wa la quwwata illa billahil Terima kasih. Alaiko enggak usah salaman de, biar ani mulang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh